angkat tangannya di atas. Angkat tangannya di atas. i tych Dziś jestem w Zdjęcia i Jangan lupa subscribe pasukan cantik TM the, the Best.